Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar, dimana pun Anda berada, ibu-ibu yang hadir di studio Pagi hari ini, kita bisa ketemu lagi di sini, tentunya di Mamah dan A Beraksi Bersama Polisieren Segar di mulut Nyaman Buat Anda, Pemirsa, pagi hari ini yang ingin curhat melalui telepon, silakan Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680. Anda juga bisa curhat melalui Skype, silakan. Lihat saja dulu ID kami di mamaha.peraksi. Pagi ini akan ada kuis juga yang berhadiah jutaan rupiah. Juga ada kuis yang berhadiah umroh. Nanti pertanyaan akan diambil dari isi Tausyah Mamah Dedeh. Apa kabar, Ibu-Ibu? Alhamdulillah ya saya lihat baju, eh, kerudungannya baru semua ini Bu ya, ya. Alhamdulillah udah pada lunas Belum. <laughs> udah ya udah marah banget ya udah udah udah ya Alhamdulillah kalau udah lunas ya Bu ya kelihatan kok dari senyumnya Bu ya kalau senyumnya lepas itu berarti kerudungan udah lunas senyumnya malu-malu masih kredit iya iya Tadi perjalanan lancar ya Bu ya? Amin. Alhamdulillah mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini dihitung sebagai ibadah di ganjar pahala yang besar. Amin. Mudah-mudahan juga banyak uh, mendapat manfaat dari acara ini. Amin. Ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema ini uh, penting buat para suami, buat para istri juga penting sih ya. Ada beberapa uh, apa namanya komunikasi antara suami istri yang kadang-kadang uh, ada hukumnya tapi kita nggak tahu. Kita sudah sering uh, dengar penjelasan tentang kata cerai dari suami. Nah, ini ada lagi satu uh, uh, apa? Uh, ya Kejadian antara suami dan istri Yang penting kita ketahui tentang Larangan menzihar istri Silahkan 주세요. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dikrihi tatma'innal qulub Babi fadlihi tugfarud dunub Ashadu an la ilaha illallah Al khalikul ma'bud Wasadu anna muhammad rasulullah Sariful ma'ud Wa salawatullahi wa salamuhu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila jaumiddin. Larangan suami menzihar istrinya. Apa sih makna zihar? Asalnya menurut bahasa al-dokhru yang artinya adalah punggung. Sementara arti zihar menurut arti bahasa, seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Yang namanya pengucapan zihar itu haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Anda silakan lihat di dalam surat Anissa ayat 23. Yang namanya mahram, orang yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, satu, ibu. Nenek, uyut, anak, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, anak, kakak, anak, adik itu tidak boleh dinikahi. Kemudian juga tidak boleh menikahi saudara sepersusuan, ibu sepersusuan. Haram juga menikahi ibu tiri. Ayah tiri, mertua, haram menyatukan dua orang yang saudara kandung. Itu yang mahram, yang diharamkan. Makanya hukum benzihar itu haram. Kalau seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan ibunya, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena yang namanya zihar punggung. Punggung itu biasanya orang kalau menunggang di punggung. Yuk digendong. Yuk naik kuda. Di punggung apa di perut? Di punggung. Jadi menggendong. Nah disamakan oleh para ulama mengatakan. Orang yang berhubungan badan seolah-olah menunggang di punggungnya. Makanya seorang suami yang menzihar istrinya. Menyamakan punggung istrinya. Dengan punggung ibunya Itu zihar Dia sudah menjadi mahram Diharamkan untuk berhubungan Badan Sekarang Yang sah menzihar itu suami Dengan istrinya Bukan zihar namanya Kalau seorang me Menyamakan perempuan Dengan ibu dia Misalnya Abdel bilang sama ibu ih Punggung ibu ...kaya punggung mama saya deh... ...kaya punggung mami saya... ...itu tidak sah, karena dia orang lain. Sah menzihar itu... ...kalau seorang suami mengucapkan ziharnya... ...kepada istrinya... ...disamakan dengan ibu daripada suami tadi. Karena mahram. Jadi haram. Nah, ada ulama juga mengatakan... ...bagaimana kalau disamakannya... ...dengan anggota tubuh yang lain. Misalnya kepalanya... Tangannya, betisnya, kakinya. Ih, betisnya sama dengan betis mama saya. Itu pun sama. Disamakan dengan seluruh tubuh itu sama. Tapi, kalau disamakannya dengan uh, sifat. Misalnya, ih, pinter benar masak kayak mama saya deh. Itu tidak. Yang diharamkan itu, yang disebut sihar. Menyamakan fisik istri dengan fisik ibunya. Itu yang dilarang oleh agama. Yang diharamkan. Kalau suami mengucapkannya misalnya kalau ngelindur tidak sah. Kalau dipaksa tidak sah Zihar karena paksaan. Terus juga kalau misalnya dia ini dalam kondisi tidur. Dalam kondisi ngelindur tidak sah. Dalam kondisi dipaksa oleh orang tidak sah. Jadi. Ada yang sah yaitu kalau suami sadar mengucapkan ziharnya itu. Nah dengan otak yang sadar artinya dia sadar. Kok istri saya sama dengan ibu saya? Otomatis hukumnya adalah haram. Walaupun seorang suami mengucapkan ziharnya kepada istrinya. Yang maaf dalam tanda kutip tidak bisa diajak berhubungan badan. Misalnya isinya sakit. Sakit sesuatu penyakit Yang sehingga istri tidak bisa diajak Berhubungan badan Walaupun suami bicara Tentang menzihar istrinya Dalam kondisi istri tidak bisa diajak berhubungan badan Tetap sah Atau suaminya maaf Dalam tanda kutip e, Tidak berdaya Untuk melakukan hubungan badan Dia mengucapkan kalimat zihar Tetap itu ziharnya adalah sah Sekarang Seandainya seorang suami sudah mengucapkan kalimat zihar, apa yang dilakukan? Kalau mereka pengen kembali kepada istrinya harus membayar denda. Kenapa dulu? Sebelum Islam datang, yang namanya zihar adalah kalimat talak yang paling keras. Otomatis bercanda-ng bercanda kalau seorang menziar istrinya, itu adalah kalimat talak yang paling keras dulu. Namun Allah merubah hukum yang zihar tadi Bukan menjadi hukum talak Tapi dirubah hukumnya menjadi membayar kifarat Kifarat adalah denda. sekarang Kalau seorang suami sudah menzihar istrinya Kalau dia masih ingin kembali kepada istrinya Haram berhubungan badan sebelum dia membayar kifarat Kifaratnya yang pertama di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 dan ayat 4 Kiparatnya yang pertama Memerdekakan budak belian Hari gini kan udah gak ada budak belian Kalau dia tidak sanggup Dia menziar istrinya Kiparatnya berpuasa Dua bulan berturut-turut Tidak boleh kosong Dari tanggal 1 sat, sampai 60 hari Der Kalau kosong di tengah-tengah Batal, harus mulai dari satu lagi Makanya suami jangan digampangin Hati-hati Kalau ini tidak sanggup Suami wajib Memberi makan pakir miskin sebanyak 60 orang. Buat sehari semalam. Kalau kita makan normal sekali makan 20 ribu. Ya. Artinya sehari semalam makan 3 kali 60 ribu. 60, 60 kali 60. 60. Silahkan hati-hati Anda. Jangan Anda mengucapkan kalimat zihar. Ada yang mengatakan. Bagaimana kalau seorang suami bilang sama istrinya. Eh mama. Mami. Umi ngebasaain anaknya. Di sini ada hilaf pihak ulama, ada yang mengatakan itu adalah kalimat sihar, ada yang mengatakan itu tidak karena itu adalah panggilan buat anak-anak mereka. kalau yang itu bukan menyamakan ya Maya, panggil Mama, manggil Umi kepada istri bukan menyamakan sama ibu atau. Sama tubuhnya bukan, iya. tapi uh. hanya panggilan. Okay. Ya, makanya ada hilaf pihak ulama. I Oke baik, itu dia tausia mama untuk uh, tema kita di pagi hari ini tentang larangan menzihar istri Anda yang di rumah sekali lagi saya ingatkan yang ingin curhat melalui telepon silahkan 565-5676 atau 565-5680 sudah bisa Anda hubungi sekarang Bisa juga Anda curhat melalui Skype silahkan di add saja ini kami di mamaha.beraksi Kita harus beri dulu sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA Beraksi. Bersama mama. Segar di mulut, nyaman, nyaman di perut Insya Allah Iya ibu, jangan sampai berbunyi. Jika berbunyi akan menyebabkan korsleting pada <laughs> otak Anda. <laughs> Aduh.